Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh <coughs> wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may fala mudilla wa may fala hadiya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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وتقومها الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقولوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ فِي عِلَّه وَرَسُوله فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا Ama bagu, fa in asyadul hadith kitab Allah, wa khair alhari hari Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa shar alhumur muhdathatuh, wa kula muhdathat bida, wa kula bidatin zulalah, wa kula zulalah fil nara. Allahumma asalli wa sallim ala nabiina Muhammadi ala alihi wa Alhamdulillah, uh, jemaah sekalian, azza wa jalla, warahimukumullah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah azza wajalla yang telah melimpahkan, mencurahkan uh, segala kenikmatan yang tidak bisa kita menghitung-hitung nikmat Allah subhanahu wa taala yang saking banyaknya. Di antara sekian nikmat itu yang yang Allah berikan kepada kita nikmat yang paling agung tentunya setelah nikmat hidup adalah nikmat di atas iman di atas jinul Allah di atas Islam dan di atas Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mensyukuri segala nikmat segala kebaikan yang Allah curahkan kita berikan kepada kita maka kita mempergunakan nikmat itu di di jalan kebaikan juga di antara bentuk kebaikan juga bentuk ibadah ya, adalah duduk sebentar ya, sejenak dalam majelis ilmu tafakur ya, fiddin memahami agama kita tentunya yang kita sangat cintai ya, sehingga bisa menambah ya keimanan dengan pemahaman dengan ilmu dan mendapatkan ilmu bermanfaat dengan ilmu bermanfaat iman akan bertambah kalau iman bertambah maka amal soleh Waalaikumsalam dan amal soleh juga akan bertambah dan juga ibadahnya sahih ya dengan ilmu dengan ilmu ibadahnya akan benar dan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala meneruskan kajian kita mengenai fiqh Mengahami atau memahami syariat Islamiyah fikir di sini, yaitu fikir ibadah khususnya. Setelah membahas tentang uh, bab apa, toharoh ya. ya masih pada bab yang toharoh. Uh, kemudian uh, kita sudah bab tentang ina apa ya, ania, yaitu tentang bab uh, masalah tempat ya uh, tempat untuk menyimpan air sudah kita bahas pada minggu yang yang lalu. Sekarang bab yang berikutnya tentang bab kotor ilhaja buah ada buah tentang adab-adab dalam buang air kecil atau buang air besar. Jadi sebelum membahas uh, masalah yang, yang wudu, ya, masalah yang urgen wudu dan solat, membahas masalah adab-adab dalam uh, masuk ke dalam. Kamar kecil ya untuk buang air besar, buang air kecil. Nah, karena agama kita agama yang menyeluruh bukan, ya, yang di mana e, diajarkan dari hal yang kecil sampai hal yang besar ada semua lengkap. Karena sudah sempurna agama kita, nah, kita tidak butuh dengan ajaran dengan e, apa syariat yang lain kecuali Islam. Nabi Rasulullah sallallahu ya, alaihi wasallam meninggal dunia beliau sallallahu alaihi wasallam agama ini telah e, disampaikan seluruhnya ya berkata Al-Farisi tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia melainkan semua ilmu telah disampaikan sampai-sampai e, ilmu apa namanya pengetahuan tentang e, burung yang mengapakan sayap di udara Rasul telah memberitahu, maksudnya ini perumpamaan, maksudnya seluruh tentang ilmu din telah disampaikan, ya, telah disampaikan. Bahkan dalam kisah, Lewat yang lain, ketika Salaw al farisi uh, ditanya oleh orang Yahudi, ya, wassalamualaikum warahmatullah, orang Yahudi mengatakan bahasanya Nabi kalian itu mengajarkan segala sesuatu, ajar benar kata Salman harta sampai masalah al-khiro, ya mengatakan al-khiro itu dalam masalah buang air kecil, gitu hal yang sepele. Nabi kami mengajarkannya, gitu. Ya dalam masalah hal yang sepele sampai yang besar sudah diajarkan sampai diakui oleh orang Yahudi ya, di Madinah, khalifah Salman mengatakan iya Nabi kami mengajarkan bagaimana tata cara buang air kecil yaitu tidak boleh menghadap kiblat. Ya, nabi kami melarang ketika buang air kecil, buang air besar menghadap kiblat. Kemudian, kemudian dilarang untuk memegang kemaluan atau juga cebok dengan tangan kanan. Dan juga dilarang apa namanya istin, apa ya, istizmar, ya pengganti air, yaitu E, e, dilarang menggunakan kotoran atau e, tulang. ini hadisnya yang saya akan disebutkan. ini intinya e, agama kita telah lengkap. rasul saw menjelaskan segala hal. Ya, jadi masalah bau air kecil itu masalah penting harus diketahui bab ini. ini di seluruh e, buku ulama e, dalam kitab kitab ulama yang klasik ya yang terdahulu, salaf maupun yang sekarang dibahas tentang bab ini. Karena apa alasannya? Yang pertama, yang ya, dua, dua, dua, dua, alasan ya. Yang pertama banyak sekali e, kaum muslimin itu di azab dalam azab kubur karena hal masalah ini, masalah buang air kecil. Ya, laya stadir dalam istilah. Bika e, rasul sallallamkan melewati dua kuburan, kemudian rasul ya mengetahui hal itu dari Allah SWT Jadi di, di, apa, di, diberitahu tentang azab e, orang dalam kubur kata Rasulullah sesungguhnya orang yang dalam kubur sedang diazab diazab tapi bukan dosa besar bukan karena dosa besar tapi memang perkara besar ya semacam demikian yang satu dia selalu namimah ya adu domba itu nukil pembicaraan kesini kesini untuk untuk apa perselisihan gisi siksa dalam alquran yang satu lagi laystadir katanya fil baul memang banyak eh, tafsirannya tapi yang lebih sahi silalahil laystadir dia buang air kecil di mana aja gitu di tempat terbuka ya. kata ibnu hajar yang yang yang sahih, maksudnya dia tidak eh, apa namanya tidak bersih ketika selesai buang air kecil bahkan juga tidak istinja ya, tidak membersihkan e, kemaluannya. Tempat keluar e, kotorannya itu tidak dibersihkan atau juga tidak sempurna membersihkannya subhanallah. Masalah kayak seperti itu kan. Dan kaum muslimin banyak demikian. Yang dia tidak perhatikan e, air kencingnya, maaf misalkan e, terkena celananya atau juga ketika istinja tidak sempurna. Nah, itu sebab daripada azab kubur sebab azab kabur nah, makanya penting bagaimana kita uh, mengetahui adab-adab buang uh, ya buang kotoran apa buang, uh, buang uh, apa namanya kencing uh, ataupun buang kotoran jadi bagaimana adab rasul Nya mengajarkan yang lebih uh, benar ya dari petunjuk Allah SWT yang kedua yang kedua karena mempengaruhi uh, sah dan tidaknya sholat seseorang Ya sah tidak solat seseorang. Jika ya, kalau dia betul dalam istinja, dalam torharohnya setelah buang air kecil, maka sah solatnya. Apabila tidak benar, ya tidak sempurna, maka solatnya mesti tidak sah, karena membawa najis atau juga ya terkena najis badannya atau pakaiannya, sehingga solatnya menjadi tidak sah dan tidak diterima oleh otoriwan muatah. Nah ini jadi e, penting. Kenapa harus dibahas? Para ulama dibahas dari dulu karena hal demikian. Ya. Nah kemudian ya yang berikutnya karena kita juga apa itiba intinya kepada rasul, salah ya e, segala hal kita harus itiba. Mencontoh rasul dalam hal masalah kecil buang air kecil. Ya. Nah di sini sebutkan ya, tentang masalah adab-adab. E, buang air besar, buang air kecil, atau masuk ke kamar kecil ke, ke WC, ke toilet. Masalah yang pertama, ada berapa masalah di sini? Masalah pertama istinja wal istijmar, ya. itu tentang istinja e, bersuci dengan air, bersuci dengan air setelah buang air kecil. Istijmar bersuci dengan batu atau yang se semisalnya setelah buang air besar atau buang air kecil juga. Nah, istinja di sini pengertian istinja adalah menghilangkan atau membersihkan, ya, menghilangkan atau membersihkan dua jalan tempat keluarnya kotoran. Ya dua jalan tempat keluarnya yaitu dubur dan kubul dengan mempergunakan air. Ya membersihkan dari dari kotoran yang keluar dari dua jalan tersebut. Ya. Jadi istinja adalah menghilangkan atau membersihkan kotoran gitu ya, jelas dari dua jalan yaitu kubul dan dubur dengan mempergunakan air. Ini istinja dengan penggunaan air. Kemudian istijmar. Jadi intinya e, cara bersuci setelah buang air kecil dan buang air besar ada dua cara begitu. Yang disyariatkan ada ya, dua cara yang disyariatkan. Ya, pertama istinja. Istinja tadi pengertiannya menghilangkan atau membersihkan kotoran dari dua jalan kubur dan lubur dengan mempergunakan air. Ini yang pertama istinja. Yang kedua yang disyariatkan membersihkan e, kotoran dari dua jalan itu istijmar. Istijmar tatkala tidak ada air ataupun ada air. Istijmar yaitu mengusap di sini. Ya, mengusap e, tempat keluarnya kotoran yaitu dubul, dubul dan kubul ya. E, mengusap tempat keluarnya kotoran, kotoran dengan dengan benda atau dengan sesuatu yang suci dan dibolehkan ya dengan sesuatu yang suci dan dibolehkan karena ada yang suci tapi tidak boleh tidak diperbolehkan dan itu haram hukumnya juga ya oh, mengusap uh, dhubul misalkan atau kubur apa uh, ya uh, dhubur dengan apa namanya dengan uh, makanan nah, itu haram atau dengan uh, apa namanya dengan buku ya dengan buku begini ya haram tidak boleh ya misalkan atau dengan kertas yang yang ada e, lapan Allah e, subhanahu wa taala atau Al Qur'an nah, intinya mengusap di sini tidak dengan air tapi mengusap ya memper, mempergunakan oleh benda yang suci dan e, dibolehkan yang dimana benda nya tidak tidak apa tidak tidak tidak tajam atau tidak menyakiti ya, seperti batu contohnya benda tersebut yang bisa digunakan untuk bersuci ya e, mensucikan kotoran dari dua jalan itu yang ya, ya, sebagai pengganti air yaitu batu ataupun juga kertas ya, ataupun tisu misalkan ataupun kain atau yang semisalnya dan dibolehkan dan dibolehkan salah syar'i. Ya, uh, maksudnya apa di sini? Yang tidak dibolehkan seperti dengan menggunakan tulang, gitu kan? Catanya. Ini haram dengan tulang atau dengan kotoran hewan yang padat atau juga kotoran uh, manusia, misalkan ya, yang sudah kering, itu juga haram diharamkan. Uh, atau juga buku-buku ya, syar'i atau buku-buku yang ada ilmu di dalamnya. Ya, kertas, misalkan ada tulisan-tulisan. Uh, hadis atau Al-Qur'an lebih-lebih thaharah ya. Atau dengan makanan. Dengan makanan, baik makanan manusia atau makanan hewan, enggak boleh istijmar dengan makanan. Ya. Baik makanan manusia atau makanan hewan, dengan roti misalkan, apabila ya, atau uh, dengan makanan hewan ya. dengan uh, uh, misalkan apa? Uh, yang lainnya misalkan ya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Nah, uh, eh apa mencukupi dengan salah satunya dari dari dua cara tersebut maksudnya hanya dengan air mencukupi sudah ya boleh itu diperbolehkan hanya dengan air saja atau dengan dengan batu saja atau dengan yang semisal batu dengan tisu saja silakan meskipun ada air ya meskipun ada air ketika enggak ada air ya jelas meskipun ada air dengan tisu saja itu juga uh, yuji cukup sudah membersihkan tapi ada syaratnya yaitu harus tiga kali usapan tidak boleh kurang dari tiga usapan atau kalau batu dengan tiga buah, tiga buah batu boleh lebih nggak boleh kurang nah, itu caranya nanti kita akan jelaskan intinya cukup dengan salah satu cara mau dengan air saja mau dengan batu saja Berdasarkan eh, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, diseratkan hanya dengan satu cara cara saja dengan air ya, alatnya atau dengan batu kita seratkan atau yang semisalnya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu wasallam dari Anas bin Malik, beliau berkata eh, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dukhulul khala. Ya adalah Rasul sallallahu salam ee eh, masuk ke dalam kamar kecil ya wasy khala di sini. Kemudian membawa aku ya membawa aku di sini Anas dan satu lagi Gulam, satu lagi anak ya juga eh, disebutkan Gulam temannya Anas, dua orang. Dan aku membawa apa di sini tempat air. Kita katakan apa seperti gayung gitu kan, tapi dari kulit itu. Aku membawa gayung isinya air. Dan yang satu lagi anak Gulam atau anak remaja yang satu lagi membawa apa namanya tumbak. Ya Rasul kalau masuk khala membawa tumbak ditancapkan di depannya sebagai uh, sutra demikian juga uh, bukan sholat saja ya atau juga untuk menghalangi jadi itu kemudian bajunya di apa namanya dibentangkan di ya, dengan uh, intinya membawa semacam tumbak karena terbuka kan tempatnya itu nah kemudian beliau buang air kecil dan beristinja dengan air saja nah, tadi air yang dibawa Anas beliau buang air kecil dan ber, e, beristinja, ya dengan menggunakan air Jadi membersihkan tempat keluar e, air kencing itu dengan air nah, Ini beliau salah satu saja mempergunakan satu alat itu air Ini yang pertama e, Kemudian yang kedua Dalil dimana boleh dengan batu saja Atau dengan semisalnya atau tisu saja Meskipun ada air misalkan Lebih-lebih tidak ada air dari Anas bin ah, dari Aisyah radhiallahu anha mengatakan dari Nabi saw eh, beliau bersabda ida zahabah hadukum fil goid apabila salah seorang dari kalian pergi untuk buang air besar air besar fal bi salah satu maka bersucilah dengan, nah, ya. bersucilah dengan tiga buah batu bersucilah us dengan tiga buah batu maksud usaplah dengan tiga buah batu Maka sungguhnya itu sudah mencukupinya, sudah mencukupinya. Maksudnya sudah, ya sah, sudah boleh. Asal tiga boleh batu, tiga buah batu tidak boleh kurang. Hanya dua nggak sah, hanya satu nggak sah. Harus tiga. Kalau masih masih kurang boleh lagi lima. Jadi witir. boleh lagi tujuh. Tapi kalau tiga sudah mencukupi. Uh, itu batu kalau tisu yaitu dengan tiga kali usapan ambil tisu satu buang ambil lagi usapan dua uh, yang kedua yang ketiga sudah selesai nah kemudian di sini wajah ubayinahumah afdal dan menggabungkan keduanya itu lebih afdal di sini jadi bisa dengan salah satunya air saja bisa dengan salah satunya kalau kita ini ini tentu uh, apa namanya Dulu demikian dia, Ketika tidak ada air atau airnya sedikit Ketika di perjalanan Hanya bawa air minum saja Air minum saja Kalau dia bawa air besar Kemudian kalau Maaf misalkan cabok dengan air itu Maka tidak ada untuk minum Maka ada syariat ini Syariat mengusap ya Mengusap dengan batu Atau semisalnya Kayu, batu, kain Kalau sekarang tisu Dan sekarang eh, Kenyataannya ada ya Bapak sekalian di sebuah hotel hotel hotel berbintang begitu ternyata enggak ada air gitu kan adanya cuman tisu saja jangan bingung bingung pakai tisu tapi ada caranya yaitu harus 3 kali usapan lebih enggak boleh di bawah 3 petunjuk nabi itu bisa 1 kali 2 kali 3 kali sudah menutup nah di sini uh, ya intinya ada keringanan dari Allah SWT wa taala dan wajib mudah menggabung keduanya lebih afdal lebih sempurna dan ini yang sering di, dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggabung dua hal yaitu yang pertama dengan batu kedua dengan air nah ya jadi apa namanya menggabung dua hal ini lebih akhlah dan lebih sunnah ya kemudian isti'jmar tadi ya mengusap e, kotoran yang keluar dari dua jalan itu menggunakan dengan batu atau yang semisalnya sini au ma ya aku atau yang semisal dengan batu itu seperti dan suci dan bisa membersihkan dan tidak sampai melukai di sini mungkin tidak sampai melukai ya gitu kan seperti kalmindil seperti apa sebut tangan atau tisu gitarn atau alwarok atau seperti kertas atau daun atau kosha ataupun kayu yang semisalnya. Kalau dalam hadisnya kan Nabi bitala tati ajar dengan tiga belah batu maka para ulama beristighath bukan batu saja tapi yang semisal dengan batu bisa digunakan asalkan syaratnya suci dan mubah diperbolehkan. Kalau yang najis nggak boleh. Ya, benda yang najis jadikan untuk membersihkan najis lagi ya nggak boleh ataupun benda yang dilarang oleh syariat seperti saya sebutkan tadi sebut dengan maaf dengan Al-Qur'an waktu bila itu menghina atau dengan buku-buku hadis atau dengan buku-buku ilmu ya seperti buku ini sobek nah, nggak boleh dilarang atau dengan makanan manusia atau makanan hewan juga dilarang tidak boleh ya nah eh, di sini sebutkan iya dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau sering beristimawat dengan batu ya dan yang semisalnya dengan batu tersebut ya nah kemudian di sini Uh, tidak diperbolehkan beristizmar Dengan apa uh, Di bawah tiga batu Maksudnya dengan hitungan satu dan tiga uh, Satu dan dua Itu tidak diperbolehkan Tidak sah bersucinya Harus tiga buah batu Atau tiga kali usap uh, Atau lebih Dengan ganjil Berdasarkan hadis Salman Al-Farisi Diharuskan tiga, tiga, bu tiga buah batu Dia tadi dengan hadis Salman Al-Farisi Beliau mengatakan Salman Al Farisi radhiyallahu eh, nahana maksudnya Rasul sallallahu melarang kami ya kaum muslimin beristinja dengan menggunakan tangan kanan. Nah ini larangan di sini haram kata Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar Asqalani. Haram. Maaf di sini cebok kita katakan dengan tangan kanan. Ini dilarang. Au nastanji bi aqal dan dilarang kami dilarang kaum muslimin beristinja dengan uh, di, di bawah tiga, apa tiga batu maksudnya lebih sedikit dari tiga batu yaitu satu atau dua batu dilarang dia ya, harus tiga batu dan dilarang beristinja dengan menggunakan kotoran atau tulang atau tulang-tulang hewan uh, kenapa ya kotoran najis jelas enggak boleh kalau tulang asalamualaikum tidak boleh beristinja atau istijmar dengan tulang kenapa Pak eh iya. Ya. karena tulang itu adalah makanan saudara kita dari bangsa jin. Jadi e, jin muslim pemakanannya itu, itu tulang. Ya tulang e, hewan yang disembelih dengan atas nama Allah bukan bangkai. Jadi dagingnya kita makan, tulangnya dibuang. Di negeri jin itu tulang itu tumbuh daging banyak. Maka jin itu mengambil tulang itu. Ya, secara doa ibt kita nggak tahu, tapi ya, kita mengimani. Karena itu pernah uh, bangsa jin golongan jin menemui Rasul, sholihah wali masala, ketika di sebuah wadi ya, di antara Mekah Madinah. Rasul menemui Rasul, Rasul bangun tengah malam. Kemudian Rasul mengikuti jin itu sampai ke sebuah gua, sebuah gua ya. Uh, para sahabat mencari beliau dan bermalam dalam keadaan cemas. Kemana Rasul? Rasul orang paling pemberani. Paling pemberani sifatnya. Uh, kemudian ketika sebelum subuh uh, mendapati apa Rasul dari arah yang yang gelap gitu kan datang dan kemudian diceritakan tadi malam ada sekelompok jin datang kepada aku minta diajarkan agama Islam maka Rasul mengikuti sampai ke sebuah gua. Aku tunjukkan tempat mereka dan pembakaran ada api di mana kami duduk tunjukkan di sebuah gua dan diceritakan panjang hadis itu intinya dalam hadis muslim kemudian setelah diajarkan tentang din jin-jin tersebut maka meminta kepada Rasulullah bagian bagianku apa bekalku gitu yang halal maka Rasulullah setiap sembelihan yang disebut nama Allah kemudian dimakan dagingnya oleh kaum muslimin dan tulang itu di negeri kalian di negeri jin itu menjadi daging ya kelihatan apa daging yang sangat banyak dan itulah makanan kali ya, maka dilarang beristinja dengan kotoran hewan dan tulang. Baik kotoran manusia jelas itu ya, haram ya nggak boleh atau kotoran hewan, kotoran hewan karena makanan daripada tunggangannya jin, ditambahannya. Ya, kotoran hewan itu di negeri jin juga makanan daripada apa? Tunggangan jin-jin punya tunggangan juga. Ya ada kudanya kuda jin. Nanti kita, Allah walam belum pernah kita melihat, tapi mengimani. Jin juga punya kendaraan ya seperti kita. Nah ini larangannya intinya dalam hadis salman di sini Rasul melarang tiga hal dalam beristinja. Pertama dilarang dengan tangan kanan. Ini larangannya haram kecuali kalau darurat ya misalkan tangan kanannya luka atau sakit boleh dengan eh, tangan kirinya eh, luka atau sakit. Eh, dilarang dengan tangan kanan bahkan memegangnya juga. Ya, misalnya bisa laki-laki memegangnya, memegang kemaluan tidak boleh dengan tangan kanan, tapi hukumnya makruh. Ketika bongkar kecil tidak boleh memegang dengan tangan kanan, tapi dengan tangan kiri dan ceboknya juga dengan tangan kiri. Tidak boleh memegang tangan kanan, ya. Dan yang kedua dilarang beristinja dengan di bawah di bawah e, tiga batu yaitu dengan dua atau satu batu dilarang atau dengan kata katakan dua kali usapan atau satu usapan ini dilarang harus di atas tiga usapan yang ketiga dilarang beristinja menggunakan kotoran hewan ya, baik kotoran hewan yang najis atau hewan yang yang yang, yang apa yang suci seperti e, sapi kambing unta maka dilarang kemudiannya e, dilarang menggunakan tulang ketika e, bersuci tersebut ya. Nah, ini mengenai istinja dan istijmar kesimpulannya ada dua cara untuk bersuci setelah buang air kecil, buang air besar. Pertama istinja ya membersihkan kotoran dari dua jalan dengan air. Yang kedua istijmar membersihkan kotoran dari dua jalan dengan jalan, dengan cara diusap saja dengan benda yang suci dan dibolehkan hukumnya cuci dan dibolehkan seperti batu, tisu, ya kertas, daun ataupun kayu, ya dengan syarat di atas tiga batu, di atas tiga batu, dari eh, tiga batu ke atas, ya. Nah itu uh, kesimpulannya. Dan uh, lebih aktor menggabung keduanya, itu menggabung keduanya itu lebih lebih aktor, ya. Kemudian disebutkan di sini permasalahan yang kedua mengenai larangan buang air kecil buang air, buang air besar menghadap kiblat atau membelakangi kiblat larangan ketika buang air kecil ke buang air besar menghadap kiblat atau membelakangi kiblat nah di sini ada tiga pendapat ulama mengenai Bagaimana hukum buang air kecil menghadap kiblat? Pendapat yang pertama, larangannya mutlak, haram mutlak, baik di tempat yang terbuka ataupun tempat yang tertutup. Jadi haram e, menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, baik buang air kecil di tempat terbuka, ya padang pasir, atau di kubur di mana. Uh, ataupun di, di kamar kecil, di kamar mandi. Ini haram pendapat pertama. Mutlaqat kata yau oh, saymin. Uh, pendapat yang kedua, pendapat yang kedua dibolehkan. Yang di uh, dibolehkan apa namanya? Eh bukan dibolehkan, hukumnya makruh saja bukan haram. Makruh di tempat terbuka uh, di tempat terbuka haram maaf, dan di tempat tertutup hukumnya makruh. Di tempat terbuka, hukumnya haram Di tempat tertutup, hukumnya makro Pendapat yang ketiga, ini dibedakan Dapat, ini, ibu, apa, Pendapat Syekhul Islam, ya, Syekhul Islam Ibutamia, Pendapat ketiga mengatakan Dibedakan, maksudnya ditafsil Apabila di tempat terbuka ya, Maka hukum, hukumnya adalah Dilarang Haram, tempat terbuka Tidak ada penghalang Menghadap kiblat, mengbelakangi kiblat. Kalau di tempat yang tertutup ada hijab, ya kita katakan toilet, kamar mandi, maka hukumnya dibolehkan. Hukumnya dibolehkan kata Ibn Taimiyah. Nah, juga disebutkan di sini tidak boleh, tidak. Ya, pendapat yang ketiga di sini, ya tidak diperbolehkan menghadap kiblat. Ya atau membelakangi kiblat di tempat yang terbuka, sohorah yang tidak ada hijab, tidak ada tembok, tidak ada pembatas. Ini larangan yang mutlak, eh bukan mubah. Larangan eh, di tempat terbuka ini dilarang, haram berdasarkan hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Bersabda SAW, dia mengatakan, wasallam, "Idza ataituul ghoid, apabila kamu mendatangi tempat untuk buang air besar atau kecil, ya." Walat ta'as tabwilul janganlah kamu menghadap kiblah. Nah, ini di tempat terbuka di sini. Walat ta'ad dan janganlah membelakanginya. Walakin syariku auqoribu. Akan tetapi kalian menghadap ke timur atau menghadap ke barat. Nah, ini kan e, kalau kiblatnya e, di mana utara atau selatan. Gitu. Kalau kiblatnya utara, utara selatan, berarti ketika buang air kecil menghadap timur dan barat. Tetapi kalau kiblatnya barat dan timur seperti kita kiblatnya barat Indonesia kan di sini juga maka kita harus ke utara ke selatan bukan ke perintah Rasul kan syaribu wa qoriibu ya karena ini posisinya lain ini di negeri Siam kan posisinya lainnya jadi intinya di sini ada kata-kata falah tas tafwilu jangan kalau kalian menghadap kiblat ini tempat terbuka dan membelakanginya. Maka ketika Abu Ayyub Ayub sorry pergi ke Sang, kami mendapati di sana orang-orang buang air kecil, buang air besar menghadap ke ke Ka'bah. Maka kami berpaling dan kami beristighfar. Maksudnya kami melakukan uh, apa namanya? Kami berpaling dari kiblat kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, adapun kalau di tempat yang tertutup dan A atau di tempat tertutup seperti toilet kamar mandi atau ada hijab antara kiblat dengan dengan orang tersebut ya, ada e sutra ada hijab, maka falabas ini dibolehkan, tidak mengapa nah, ini pendapat yang ketiga kan di tidak, mengapa diperbolehkan kalau di tempat tertutup seperti kita, ada toilet kamar mandi berdasarkan hadis Ibnu Umar bin Khattab Rabbul Al-Humar ya, dia mengatakan ana ru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi mustaqbil al-Asyam al-Ka'bah. Ibnu Umar pernah dia naik dinding rumahnya uh, siapa? Uh, Hafsah. Uh, jadi kan ada Hafsah punya rumah tersendiri dan kebetulan Rasul sedang bermalam di Hafsah sedang ya bermalam bagian uh, di, di, di rumah Hafsah maka Ibnu Umar itu naik dinding gitu, naik dinding Hafsah lihat Nabi lagi buah air kecil ya kan kan masih kecil waktu itu kan 10 tahun dan pengin tahu apa yang Nabi kerjakan dia ikuti Ibnu Umar sahabat yang paling apa ditiba apa yang Nabi kerjakan meskipun perkara mubah dikerjakan di mana Nabi buang air, misalkan buang air di sanalah ya ikuti buang air di mana Nabi naik kunta kuntanya apa di, diikuti ini yang paling apa sangat antusias untuk tatbik ya mengikuti sunnah Nabi saw gerak gerik Nabi diikuti maka ketika Nabi di di rumah Habsol dia naik dinding kan ada ada dinding ada tembok itu tembok begitu melihat Rasul sedang buang air kecil kan, kan di rumahnya itu di rumah Habsol kemudian Ketika melihat Rasul buang air kecil Menghadap ke Syam Dan membelakangi Ka'bah Menghadap ke Syam berarti Ke ke baitul Maqdis Dan membelakangi Ka'bah Dengan hadis ini berarti Kalau di tempat tertutup Ada dinding seperti di toilet Maka diperbolehkan Kata-kata ini falak Boleh, tidak haram, tidak makruh Dengan hadis Ibn Umar Hadis ini riwayat mutafakun alaih Bukhari dan muslim Hadis yang kedua sebagai penguat dibolehkannya di tempat tertutup ya meng, apa, menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Hadis dari Marwan al asghar juga menceritakan tentang perbuatan ibnu Umar. Tatkala di perjalanan ibnu Umar menderungkan apa namanya mendudukan untaknya, menderung untanya kan didudukan begitu, bukan duduk maksudnya apa kalau untak menderung ya pak, menderung. Kemudian e, dijadikan hijab. Ibnul Umar untuk buang air kecil, ketika menderung bertanya, dan kemudian Ibnul Umar duduk dan buang air kecil, karena sunnah buang air kecil itu duduk, gitu kan? Kecuali kalau tempat yang kotor. Tapi pernah berdiri. Tapi hukum asalnya duduk buang air kecil itu ya duduk atau jongkok atau ya dengan semisalnya. Kemudian Ibnul Umar duduk dan buang air kecil menghadap ke ke ke kiblah. Kemudian aku katakan kata Marwan, Marwan ini seorang tabir, ya Abu Abdul Rahman, wahai Abu Abdul Rahman, alaihisaqod nuhi anhaj, apakah telah apa ini telah dilarang? Dilaranglah Rasul kan buang air kecil kepada kiblat, kolak balak tentu, tetapi yang dilarang itu apabila di tempat yang terbuka, wal fadok tempat yang terbuka, adapun apabila ada hijab, ada penghalang antara kita dengan kiblat. Yang, yang menutupi kita ketika buang air, ketika buang air kecil fala bas maka boleh boleh kata ibnu umar ini hadis riwayat abu daud darul qudni wal hakim dan sohih dan disetujui oleh Az-Zahabi dan dihasankan oleh al habib ibnu Hajar dan disohhikan oleh sya'ib al bani hadis tentang perbuatan ibnu umar ini jadi hujah nah, ibnu umar lebih tahu tentang sunnah gitu kan maka ibnu umar mengatakan Iya memang dilarang Tetapi apabila ada hijab Ada penghalang antara kita dengan Qiblat ya, Yang menutupi kita ya, Dengan tembok Atau yang lainnya Maka itu diperbolehkan Meskipun menghadap Qiblat atau mengulangi Qiblat Nah ini eh, pendapat yang ketiga Jadi intinya kalau di tempat terbuka Hukumnya haram Menghadap Qiblat atau mengulangi Qiblat Kalau tempat tertutup Hukumnya jais dibolehkan tetapi wal akdal yang lebih utama adalah meninggalkan, maksudnya tidak menghadap kiblat dan tidak mengulangi kiblat meskipun di dalam ruangan atau di, di, apa, di tempat tertutup itu lebih akdal. Misalkan begini Pak, kalau kita buat rumah, kita buat rumah maka lihat kamar mandi, mandi dulu, ya, maksudnya jangan sampai kita mau buat kan belum belum belum apa belum selesai. Maka toiletnya itu usahakan jangan sampai menghadap Qiblat dan membelangi Qiblat. Tapi kalau kita sudah tanggung buat rumah ataupun uh, kita ke hotel ataupun uh, rumahnya ya sudah jadi begini atau nyewa, sudah membeli rumah dan sudah paten, Jika dilihat menghadap Qiblat dan menghadap Qiblat, tidak mengapa. Ini ada rukshokan pendapat yang ketiga. Tapi kalau kita mau buat rumah, nah wall afdal ini lebih utama itu ditinggalkan. Maksudnya lebih baik jangan membuat wc yang menghadap kiblat mengarah ke kiblat. Karena belum dibuat gitu kan? Ini lebih after. Tapi kalau sudah lihat kalau di sini makanya lihat masjid seluruh di Qatar sudah di sudah di apa direncanakannya? Semuanya masjid itu kamar mandinya toiletnya tidak menghadap kiblat ya apa hadikan ini karena ya sudah ada uh, intinya fatuahnya uh, dari Wizaratul Awqaf ketika pembangunan masjid dilihat semuanya tidak sampai ya, tidak apa dia apa namanya uh, kamar kecilnya toiletnya menghadap ke kiblat tidak tapi ke utara ke selatan semua ke utara selatan. Nah, ini maksudnya ada pendapat yang ketiga ini uh, pendapat yang sangat apa uh, luas maksudnya uh, toleran di sini ya tidak terlalu uh, mengatakan haram mutlak atau mengatakan ada sebagian mengatakan makruh kalau di dalam eh, apa di dalam eh, tempat atau ter tempat tertutup, tapi hukumnya dibolehkan kalau dalam keadaan misalkan sudah sudah eh, patent ya wc tersebut, tetapi kalau kita akan buat usahakan eh, dihindari gitu menghadap kiblat atau menghadap eh, Membelakangi kita, ya, apa sih eh, hikmahnya ini untuk menghormati kiblat pak? Ya karena e, kiblat sesuatu yang dihormati ketika sholat menghadap kiblat bermunajat berdoa maka tidak disamakan ketika buah kecil itu sesuatu Buang e, najis dan sesuatu yang apa namanya e, yang bukan takabur kepada Allah subhanahu wa taala. Jadi intinya untuk menghormati kiblat. Nah kemudian yang berikutnya di sini. Yang ketiga, permasalahan Tentang buang air kecil, buang air besar Adab-adabnya Dan di sini sunnah-sunnah yang Dikerjakan ketika hendak Memasuki kamar kecil WC atau toilet, apa sunnahnya sini? Ya sunnu lidakhil al-khala Ya kul bismillahi Allahumma inni Allahumma inni a'udhubika Minal khubuti atau minal khubuti Wal khabaith, ada dua lapat Minal khubuti atau minal khubuti wal khabaith. Jadi al khubthi itu ada dua lafaz. Ada minal khubthi ya di, di, di apa di uh, di tanwin atau minal khubthi ya. Disukun ma minal khubthi atau minal khubthi. Wal khabaith. Jadi ini doa ketika akan masuk kamar kecil, bukan sudah di kamar kecil, sudah masuk sebelumnya. Jadi sunahkan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim Allahumma ini Al-Ubika minal-kubuti Minat wal-kuba'if Nah e, Ketika keluar dari kamar kecil Membaca doa Gufra'anak Gufra'anakan ya, Kalau yang tadi kita terjemahkan Kalau doa yang tadi ketika anak masuk Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah Allahumma ya Allah Ini semuanya aku berlindung Kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Ya, karena di dalam toilet tempatnya syaitan dan jin-jin yang yang kafir, yang jahat. Tempatnya di pot, tempat kotor. Meskipun toiletnya bers bersih, Pak, tapi setan di sana. Meskipun bersih enggak setan tempatnya di toilet. Maka kita berlindung dari dari apa? Kejahatan, keburukan setan dari laki-laki, setan perempuan. Ini setan berarti ada yang laki-laki dan perempuan dari kalangan jin di sini. Uh, jika orang berdoa apa, membaca doa itu maka ada hijab antara penglihatan setan dengan tubuh kita. Maka ketika kita enggak pakai-pakaian di kamar kecil, maka setan atau jin tidak bisa melihatnya. Ada hijab pandangannya. Ya, ketika membaca doa ini khususnya bismillah. Nah, dalam hadis yang lain sebutkan apabila seorang ani nah astru ma baina jin wa aurati bani Adam Hijab penghalang antara penglihatan jin dengan auratnya Bani Adam. Idza dakhala al khala, apabila masuk kamar kecil, ayaqulu bismillah. Ketika ya. bismillah juga ketika, buang, ketika buka baju bismillah juga. Maka jin setan setan golongan jin tidak bisa melihat aurat kita. Ya, hati-hati kita itu hidup tidak hanya, hanya hanya hanya apa keluarga atau istri tapi ternyata ada yang lain. Ada jin dan malaikat, ada jin dan malaikat. Ya. Ya, maka kalau jin memberi apa mudarat, kalau malaikat kita menghormati, maka tidak boleh kita, maaf misalkan, telanjang. Kalau tanpa e, apa tanpa uzur atau tidak ada doruri seperti kalau mandi atau ketika hubungan badan dengan istri, itu hal yang doruri harus demikian. Tapi kalau di luar itu jangan telanjang itu adalah dilarang, para ulama. Karena hormatilah e, makhluk yang yang dimana yang, yang yang yang beserta kita para malaikat al khatibin yang mencatat yang ada malaikat beserta, beserta apa beserta kita kecuali ketika dalam ran diperbolehkan kalau hal yang biasa lagi tidur misalkan nggak pakai pakaian ini eh, nggak itu bukan adab ya harus kita menghormati makhluk Allah yang yang yang mulia yang yang yang selalu berserta kita ada para malaikat Kecuali ketika hubungan badan atau ketika di kamar kecil untuk mandi Itu hal yang doruri dan dorurat harus demikian Nah intinya berdoa demikian ketika keluar Masuk dengan kaki kiri tentunya Sunnahnya tidak boleh kaki kanan Karena masuk ke tempat najis Dengan kaki kiri masuk dan keluar dengan kaki kanan Dan mengucapkan doa gufronaka Gak ada doa yang lain yang sahih cuman ini gufronaka. Ini hadis riwayat daripada Imam Abu Uh, artinya ya Allah aku mohon ampun kepadaMu ya mohon ampun kepadaMu apa apa kaitannya setelah main kecil main besar Kau keluar mohon ampun uh, kata imodemia Rasulullah SAW dalam kehidupannya ya, suka ya menggabung dua hal maksudnya yang lahir yang batin ketika di kamar kecil kan mengeluarkan najis kan kemudian bersih-bersih ini lahirnya kan dibersihkan ya dengan air maka ketika keluar juga mohon ampun untuk membersihkan yang batin itu dosa-dosa yang lahir dibersihkan dengan bersuci yang batin dibersihkan dengan doa ini mohon ampun kepada Allah batin jadi dosa-dosa di -dosa kesalahan atau ada pendapat yang lain mengatakan ketika di dalam kamar kecil kita terputus dari mengingat Allah terputus dari zikir apakah enggak boleh enggak boleh zikir enggak boleh menyebut nama Allah enggak boleh membawa sesuatu yang adalah Allah bahkan mengucapkan Allah bismillah enggak boleh mutlak haram di kamar kecil maka ketika di kamar kecil kita terputus dari mengingat Allah dan itu adalah suatu apa suatu perbuatan sia-sia maka ketika keluar minta ampun kepada Allah karena beberapa saat tidak menyebut Allah, tidak mengingat Allah, tidak ayat uh, ini tidak memohonkan Allah Subhanahu Maka mohon, ngampuni ini ada pendapat demikian apa hubungan ketika selesai buang air kecil keluar mengucapin ghufronaka ya Allah ampunilah aku Intinya untuk kebersihan lahir ya dari najis dan kebersihan batin dari dosa dengan uh, mohon ampun tersebut. Ucapan salam salam tidak tidak boleh dijawab salam. Ataupun mengucapkan salam ataupun uh, menjawab salam Contohnya kayak toilet di sini ya di kantor ataupun kayak kan ketika masuk kita ada ruangan apa itu dihukumi toilet? Iya dihukumi toilet tuh semuanya kan karena di sana juga dipasang apa namanya tuh toilet yang ya, yang berdiri tuh itu nggak boleh digunakan kalau kita orang-orang kafir menggunakan itu, Pak ya untuk laki-laki di luar kamar di luar toilet itu ada yang nempel tuh untuk khusus buang air kecil berdiri kan? ah kita jangan di sana karena aurat nanti ter, terbuka nah, itu sudah masuk daripada aurat nggak usah salam nggak usah jawab salam bahkan Nabi saw pernah buang air kecil dan ada orang lewat kemudian mengucapkan salam Nabi tidak menjawabnya Nabi tidak menjawabnya ya tidak uh, boleh dan juga ada larangan berkata-kata ketika buang air kecil meskipun punya makruh tidak boleh ngobrol tidak boleh berkata-kata diim bahkan dalam ada riwayat ini dari sebabnya apa asar bukan dari hadis uh, itu adalah sebab-sebab datangnya kemurkaan Allah saat kala orang buang air kecil buang air besar sambil ngobrol atau sambil berkata atau sambil telepon misalkan kan di kamar kecil Nabiullah itu sebab sakotullah apa murkanya Allah marah jadi di dalam keadaan waktu itu ya hanya untuk kodol hajar bahasa Arabnya kan ya untuk uh, apa kebutuhan ya untuk menyelesaikan kebutuhan maksudnya mengeluarkan kotoran tidak ada yang lain. Nah, uh, ya ketika keluar ya eh, ketika masuk dengan uh, dengan uh, kaki kiri dan ketika keluar dengan kaki kanan. Ya. Dan tidak boleh membuka auratnya ya ya kecuali yang doruri saja maksudnya secukupnya membuka aurat tidak sampai urianan, uh, kan <coughs> dibuka semuanya pakaiannya ya karena harus malu kepada allah swt dan malu para malaikat Yang menyertai kita jadi secukupnya ketika poin besar poin kecil pakaian ya, yang kita buka tidak seluruhnya dibuka ya nah, apabila harus buang air kecil di tempat terbuka padang pasir atau di, ya, di mana yang terbuka tempatnya bukan di toilet maka disunahkan atau dianjurkan di sini ya, menjauh dari pandangan orang menjauh ya dan juga kalau tidak sampai menjauh itu buat hijab yasturuhu ya amma yang menutupi dia ya dengan kain atau dengan pohon atau dengan tembok aduh ya. kalau tempat terbuka cari misalkan gundukan gunakan pasir untuk menghalangi dia dari pandangan orang tidak boleh terbuka akhirnya auratnya kelihatan karena e, jadi aurat kelihatan hukumnya haram bahkan paha saja laki-laki itu aurat kan tidak boleh kelihatan Meskipun yang e, yang melihat adalah laki-laki lagi Uh, ini dalilnya, dalilnya di mana kalau buang air kecil tempat terbuka harus jauh dari pandangan atau memakai sutro, ya, uh, penghalang atau hijab ya, uh, sehingga terhilang apa namanya, terhalang dari pandangan orang. Ya. Uh, hadis daripada Jabir, beliau mengatakan Kamu pernah keluar bersama Nabi untuk safari, bepergian, safari dan Nabi saw uh, menginginkan apa buang air besar. Kemudian Nabi menjauh dan tidak terlihat oleh oleh kami. Nabi menjauh-menjauh dan menjauh gitu kan ketika hendak buang air besar. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Ya, dari hadis uh, Ali juga di sini ya tadi uh, disunahkan membaca bismillah karena sitruma baina jin wal auratil bani adam, eh, penghalang atau hijab antara penglihatan jin dan auratnya bani adam apabila masuk kamar kecil adalah ucapan bismillah baik ibu-ibu ya to masuk dan bismillah sebelumnya maka ada hijab karena e, jin e, itu bisa memberi mudarat dan bisa e, apa namanya ya memberi mudarat kalau kalau melihat sesuatu dari bani Adam ya. e, dari auratnya atau yang lainnya kemudian di sini disebutkan ya e, dari hans yang lain Apabila Nabi saw masuk kamar kecil, beliau membaca doa, Allahumma ini, Allahu bi kamilu wal khubari. Kemudian dari hadis Aisyah tadi, apabila beliau keluar, beliau mengucapkan ghufronakar dan melangkahkan dengan kaki kaki kanan ketika keluar. Ya, dari hadis Ibn Umar mengatakan bahwasanya Nabi saw apabila hendak buang air buang hajat, beliau tidak sampai apa membuka pakaiannya terlalu tinggi ya ketiga di tempat terbuka jadi apanya sekedarnya membuka buka pakaiannya nah, nanti kelihatan auratnya demikian kalau di tempat terbuka ya kemudian juga dilarang uh, mengusap atau uh, cebok dengan tangan kanan ingat tangan kanan dengan hadis dari salman al farisi dilarang hukumnya uh, haram, sebutkan di sini idabala ahad hukum apabila salah seorang dari kalian buang air kecil Walaya Hudnat Zakaroh jangan memegang uh, kemaluannya, biaminihi dengan tangan kanannya. Nah, jika kalian guaan kecil, tidak boleh memegang kemaluan dengan tangan kanan. Walak ya stangi biamini dan tidak boleh juga cebok katakan gitu ya dengan tangan kanan. Nah, larangan kalau cebok ini hukumnya haram, tapi kalau memegang ini hukumnya makruh. Alkura ulama ya menguasai hukumnya makruh kalau ada hukumnya makruh kecuali dalam landtu ini hadisnya hadis bukhori dan dan muslim ya kemudian yang berikutnya di sini masalah berikutnya ya. sesuatu yang diharamkan atau tempat-tempat yang diharamkan untuk buang air kecil atau buang air besar pertama diharamkan buang air kecil di air yang tergenang maksudnya air yang diam. Air yang yang diam tidak mengalir. Ya, maksudnya orang buang air kecil di sana, orang mandi di sana. Airnya tidak mengalir, diam. Kayak ini hukumnya haram. Hadis Jabir dikatakan maksudnya anahu naha, bahasanya Rasul beliau sallallahu alaihi melarang anil baul, buang air kecil di, di air yang yang diam, tidak mengalir. Contohnya di kolam yang renang. Airnya nggak ngalir gitu kan, tidak ada air masuk ya ada keluar, diam, airnya saja di sana. Kemudian dia buangan kecil di sana, hukumnya haram. Hukumnya haram, dia mandi di sana, dia buangan kecil di sana, hukumnya haram di sini. Kecuali kalau di laut atau di sungai yang airnya ngalir, kita lagi mandi, kita lagi renang, ini buangan kecil, buangan di sana nggak apa-apa, karena ngalir, Apalagi di laut kan, ke bawah, ngalir. Kalau diam, airnya seperti di kolam yang renang, hukumnya Haram kita mandi di sana buang air kecil di sana tidak diperbolehkan. Ya kemudian juga yang di yang diharamkan kita di ya tempat yang diharamkan kita untuk buang, buang air kecil atau buang air, buang air besar ya e, yaitu di tempat e, tempat berteduhnya orang wadil tempat berteduhnya orang ya dimana orang berteduh di sana e, bisa misalkan e, di bawah pohon ataupun di tempat berpenit apa, apa tempat menunggu bis misalnya di sana ada orang menunggu bis karena bonggol itu kecil di sana tidak boleh ya nah, di sini hukumnya Haram atau di pinggir jalan atau di hada apa hadikor e, di taman umum di mana orang-orang di sana ya taman sini hadikor e, taman umum di kebun e, orang di sana ngumpul Orang di sana apa namanya jalan-jalan di sana ya dengan keluarga dilarang buah air kecil di sana di tempat umum misalkan di taman atau di bawah pohon yang yang dimana orang berteruh atau di bawah pohon yang pohonnya sudah berbuah ya atau tempat apa namanya mengalirnya uh, air yang air bersih ya air bersih uh, tempat orang mandi kemudian ya Uh, buang air kecil di sana itu kemunya haron uh, ada su aliran sungai bersih orang mandi tempat mandi kemudian dia kencing di sana misalkan demikian ya. ya, itu tidak diperbolehkan ya, kecuali kalau tidak ada orang mandi di sana di ujungnya ya itu di diperbolehkan ada orang lain akhirnya nanti yang lewati orang yang mandi ya kotoran tersebut jadi yang dilarang tempat-tempat itu diantaranya di jalanan dimana orang jalan lewat di sana atau di pinggir jalannya ya. Uh, atau di or, di di bawah di mana orang berteduh bisa itu di bawah pohon atau di bawah tempat tertentu orang berteduh di sana itu haram atau di taman ya, uh, hadits kok ya, taman umum orang berkumpul di sana bermain di sana kemudian di bawah pohon yang pohonnya sudah berbuah ya atau di mana orang berteduh di bawah pohon atau di mana di uh, tempat uh, apa mengalirnya air yang bersih di sana orang untuk mandi ini juga dilarang Uh, Hadisnya di sini Hadis Mu'ad bin Jabal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Itaku al malain asalas hindarilah tempat-tempat yang akan mendatangi apa akan mendatangkan laknat kepada kalian hindari tempat-tempat yang mendatangkan laknat kepada kalian pertama al baros fil mawarid yaitu buang buang air besar di jalanan tempat orang lewat wow, gitu. orang lewat di buang besar nah, itu akan mendatangkan laknat tentu ya orang Arab demikian melaknat kan siapa ini yang buang air besar di sini dasar gitu kan semoga Allah melaknatnya nah ini kena laknat orang itu ya gitu yang kedua wakori atu torik yaitu uh, di tengah-tengah jalan ya di tengah-tengah jalan dimana orang lewat, uh, lewat atau di pinggiran jalan ini nggak boleh juga karena orang di sana juga akan lewat wadil yaitu di bawah pohon di bawah pohon ya jadi ini tiga larangan yaitu uh, di mana Al mawara di sini orang di sana berjalan di sana tempat jalannya orang atau di sini di pinggir jalan atau di tengah jalan itu dilarang. Wadhil yaitu di bawah pohon. Di bawah pohon ini dilarang. Tempat di mana akan mendatangkan ragnat ya. Buang iblis salisa. Ya. Ya, ada yang lain juga disebutkan al ladzi yatakhallu fil tariqin Orang-orang e, yang yang mendatangkan laknat, oh, yang yang mendapatkan laknat itu adalah orang yang buang air besar di jalan di mana manusia melewati jalan tersebut, atau, atau di tempat di mana manusia berteduh di bawahnya, yaitu pohon ataupun yang lainnya di bawah pohon ya, ini e, tidak diperbolehkan di tempat-tempat tersebut. Intinya tempat-tempat umum yang dimana manusia itu mempergunakan tempat itu, Pak. Satu untuk lewat jalan, kedua untuk berteduh, ketiga kebun. Taman orang berkumpul di sana. Keempat juga apa namanya air ya aliran air yang bersih dimana orang menggunakan untuk minum atau untuk mandi ini nggak boleh. Kemudian yang ketiga di bawah pohon yang pohonnya sudah berbuah meskipun tidak ada orang di bawahnya tapi sudah berbuah takutnya buahnya itu akan jatuh dan terkena kotoran dan najis nggak bisa dimakan. nggak bisa dimakan ada penyakitnya. Bisa najis nggak bisa dimakan ya. Nah, itu diantaranya ya. Larangan tempat-tempat untuk buat besar. Ya, kemudian diharamkan juga ketika orang e, di dalam kamar kecil atau ketika buang air kecil membaca Al-Qur'an atau membawa Al-Qur'an. Itu diharamkan. Kecuali kalau berbentuk <coughs> HP gitu ya. Yang di mana di di apa di dalam gitu kan, tidak terbuka. al nya itu di dalam HP itu boleh-boleh saja. HP nya disapu? Ya, ataupun misalkan uh, uang yang ada tulisan ada lafadz uh, Allah, maka uangnya dilipat masukin dompet tidak masalah. Yang jadi masalah kalau terbuka atau mushaf yang dibawa ke kamar uh, mandi atau membaca Al-Qur'an, hukumnya haram bahkan mengucapkan Allah saja bertasbih hukumnya juga haram. Ya sampai dengan bismillah ketika wudu di kamar kecil tapi bismillahnya dalam hati atau bismillah ketika akan masuk itu sudah mencukupi. Ya tidak dilafadzkan dengan lisan. Ya kemudian diharamkan beristijmar beristij dengan Rauh, yaitu kotoran hewan atau admu dengan tulang hewan ya, e, atau dengan makanan yang dimulia makanan e, yang yang dimakan oleh manusia atau hewan tersebut ya, dimana e, Nabi saw melarang seseorang ber beristijmar ya membersihkan kotoran dengan tulang atau dengan e, kotoran hewan ini dia, tadi karena makanan makanan jin tulang tersebut ya dan kotoran hewan karena kotoran apa namanya makanan untuk tunggangan bangsa jin subuh dan juga diharamkan seorang buang buang hajat buang kotoran di atas kuburan atau di antara kuburan kaum muslimin nah bisa terjadi kalau kita enggak ini ya enggak tidak terbayang tapi zaman nabi ada demikian dan juga di kampung-kampung biasanya -kampung gitu kan ada orang buang kotoran di kuburan kan nah, nabi melarang keras Nabi melarang keras, ada larangannya di sini Nabi melarang seorang buang hajat, buang kotoran di kuburan kaum muslimin. Ya. ya, diibaratkan seperti uh, orang yang uh, apa, buang hajat di atas kuburan atau di antara kuburan kaum muslimin seperti orang buang hajat di tengah-tengah pasar, tengah-tengah pasar gitu kan, dan orang melihatnya. Jadi itu sama hukumnya, itu haram tidak diperbolehkan. Iya. E, kemudian tempat-tempat yang dimakruhkan, tadi haram. Ini yang makruh. Seseorang e, dimakruhkan buang air kecil atau buang air besar di tempat dimana e, syak itu syak itu lubang. Ya, di mana e, lubang-lubang di tanah. Ya, itu dimakruhkan orang buang air kecil di lubang tersebut ya itu hukumnya makruh. Misalkan kita mendapati lubang ya di tanah, kita buang air kecil di sana, e, maka itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena itu adalah innahum masakin aljin. Dari hadis Fatada, e, Nabi sallallahu melarang seseorang buang air kecil hujur. Itu hujur itu lubang-lubang. Maka ditanya Ya uh, oleh katakan mengapa dilarang Rasulullah inahu masakin jin karena lubang-lubang tersebut tempat tinggalnya bangsa jin di luar ada lubang misalkan atau di hutan ya atau di padang pasir kita cari ada lubang-lubang buang kecil apa buangan kecil di sana uh, itu hukumnya makruh kenapa karena tempatnya jin di sana ketika seorang uh, ya, kencing misalkan ya ya jin terkena dan bisa memberikan mutora. Yang lainnya ataupun juga uh, bukan jin tapi ya, ya, ya, kalau jin jelas dari hadis Nabi ataupun bisa jadi ada hewan yang yang, yang apa hewan yang buas ya seperti ular, kala jengking atau yang lainnya kalau kencing di sana keluar nanti ularnya atau kala jengking akhirnya uh, menyengat ya, akhirnya menyengat atau menyakiti orang tersebut. Ya, uh, ini dimakruhkan tempat-tempat tersebut. ataupun juga seseorang e, buang air besar di tempat yang dimana mana adanya angin yang e, angin yang datang ke arah tersebut. Ya, ada apa namanya angin yang datang ke arah tersebut akhirnya bisa nanti baunya gitu kan e, menyebar ke arah e, apa namanya orang-orang berkumpul di, di tempat tersebut. E, dia buang air besar dia ada arah anginnya yang menghadap kepadanya gitu kan menuju kepadanya. Akhirnya nanti baunya itu bisa menyebar atau uh, ya tercium oleh uh, masyarakat atau orang-orang uh, yang ada dekat dengan dia tersebut. Ini dilarang. Ya, sengaja dia ada angin, angin kencang dia di sana. Takutnya nanti menyakiti ya kan, baunya tersebut uh, tetangganya atau orang-orang lain. Juga dimakruhkan seseorang untuk berbicara ketika buang air kecil. Ini hukumnya makruh. Kemudian juga uh, Salam atau menjawab salam itu juga dimakruhkan, bukan haram tapi hukumnya makruh. Pasalam alaih, al-falah yeah. atau jarud salam, ya salam atau menjawab salam atau juga ngobrol ketika buang kecil itu tidak diperbolehkan, hukumnya makruh. Dan tidak diperbolehkan ketika masuk kamar kecil membawa sesuatu yang ada lafadz Allah atau juga atau juga lafadz Al-Qur'an atau zikrullah ya itu hukumnya tidak diperbolehkan ya. Iya, yang hukumnya haram di sini ya. Iya. Ya. Apabila apabila e, daruri, syaratnya harus dibawa, maka kalau dibawa di apa namanya? dimasukkan ke saku seperti Rasul dalam hadis ini disebutkan tadi kan, Rasul e, apabila masuk kamar kecil, beliau memegang cincinnya. Kan cincin Rasul adalah lafal Muhammad Rasulullah, maka cincinnya dibalik dan dipegang, tidak terbuka ya dibalik kemudian dipegang, apa yang bil di sini, Rasul memegangnya cincin itu supaya tidak terbuka karena ada lafadz Allah kan Muhammad Rasulullah ada lafadz Allah, maka kalau seorang harus membawanya karena takutnya hilang nanti kan Quran di luar maka dibawa kemudian dimasukin ke saku atau masukin ke tas bawa ke dalam boleh ya ataupun uh, ada tulisan yang adalah fatwa Allah maka ditutup dan dimasukkan ke saku tempat tertutup maka diperbolehkan ya ini kalau doruri tapi sebaiknya ditinggalkan di luar kalau tidak doruri ya maka dilarang di dilarang sini juga hukumnya haram membawa mushaf atau juga buku-buku yang ada al Al Quran atau buku atau hadis atau yang lainnya ada kalamullah atau ada hadis-hadis Rasul SAW yang masuk ke, ke dalam Kholam membawa buku atau hadis-hadis Rasul SAW ini Tidak diperbolehkan ya dipergolakan Wabahala Bishwab ini tentang Adab-adab Wabahala -adab, e, ya Tentang buang air kecil Buang air besar Ada pertanyaan Ustaz Ada di daerah di bogor Ya bikin wisi umum kemudian dialirkan di kolam di kolam ikan gitu ya. ya, iya iya uh, itu banyak sekali ya di kampung juga biasa bagaimana uh, ya yeah, kotoran ya yeah, uh, manusia ya yeah, uh, dialirkan ke sungai atau kolam yang ada ikan maka ikannya itu namanya apa aljara masuk ke dalam bab hewan-hewan Al Jalalah hewan-hewan Jalal itu hewan biasa yang halal dimakan seperti ikan biasa ikan kemudian ayam kemudian tetapi memakan yang najis memakan sesuatu yang najis ya ada kadang uh, ayam dia makan kotoran kalau kotorannya dia sendiri ya itu pendapat uh, kalau pendapat yang suci dia ya tidak mengapa tapi kalau pendapat yang syafi'i kotoran ayam itu itu najis ada ayam yang makan kotoran sendiri ada demikian, Pak. Itu ajalah. Seperti tadi kasusnya ikan yang diberi makan dari kotoran manusia. Ya, di kampung-kampung ada kan kolam di atasnya buat buang air besar gitu kan ya, WC umum, oh. Jadi akhirnya ikan itu memakan kotoran manusia. Najis enggak? Iya, jalah. Gak boleh langsung dimakan. Orang mancing langsung bakar makan, itu najis. Haram hukumnya. Tetapi kalau dia mancing di sana dia nangkap ikan di sana, ikannya itu di apa namanya? Di apa, dibiarin dulu di kolam khusus, dikasih makanan halal, pakan selama 3 hari. Setelah lewat 3 hari dan diberi makan, nanti kalau diberi makan mati gitu kan. Dimakan makanan yang halal itu pakai pelet, pakai apa? Nasi, ganti bukan kotoran lagi. Makan nanti dagingnya ini kembali menjadi suci. Sama seperti ayam Dilihat ayam atau kambing yang dia makan kotoran yang najis Tidak boleh langsung sembelih hari itu kemudian dimakan ayam itu Enggak, tapi dikurung selama 3 hari lebih Lebih after 3 hari, 4-5 hari diberi makanan yang suci ya Pakan Setelah itu maka kembalilah dagingnya menjadi suci dan halal dimakan boleh. Namanya hewan jarak Ya, jadi kalau statusnya kalau dia mengalirkan ke sungainya enggak masalah tapi masalahnya ini ikannya gitu kan ada ikan di sana kalau orang yang enggak tahu dia mancing-mancing dia makan itu haram dan itu najis. Nah, tapi kalau tahu itu harus dipurung atau di karantina dulu ikan itu dikasih makan di tempat yang air yang bersih. Tempat yang bersih ya. Kemudian boleh dimakan. Selama 3 hari lebih. Istismar istismal yang tiga air itu kalau sudah tiga kali dan masih belum bersih dan sudah tidak ada media lagi untuk membersihkan kalah sih atau harus sampai bersih. Iya makanya ada perintah tiga kali ini tiga kali ini biasanya ya emang ini sudah pasti bersih tiga kali itu sudah pasti bersih dan ada sedikit bau dan sedikit yufa Imam Ahmad dan ini ini ruksa tidak bisa sampai sebersih seperti air iya pasti ada baunya tertinggal atau juga ada sedikit yang tertinggal itu dimaafkan itu di dimaafkan hal demikian karena eh, apa tidak tidak akan bisa seperti air yang bersih sekali gitu kan eh, kalau sudah dia apa namanya apa namanya eh, ya eh, kalau dia mendapati air ataupun ya harus dicuci dengan air maka itu lebih aktor. Tapi kalau misalnya mencukupkan dan ada baunya itu tidak tidak mengapa. Ya tidak mengapa. Misalkan kalau di sebuah hotel e, memang nggak ada air, kemudian dia dengan tisu ya masih ada sedikit e, baunya. Maka ketika mendapati air cepat-cepat dibersihkan dengan air supaya hilang bau busuk. Iya, kalau sedikit ada itu dimaafkan istimar itu ya. Gimana? Yang kedua-duanya itu asli itu hadis e, e, atau itu pendapat? Iya, yeah. di sini uh, aljamu bin Hamad ada pendapat para ulama. Pendapat. Karena istinbat apa namanya kesimpulan dari perbuatan Benda. Rasul. Uh, ada hadis yang disebutin Dalam buku yang lain. Aisyah radhiallahu anha dia menceritakan. Uh, dia me memerintahkan pada istri-istri sahabat, wahai para ummahat, ya para para wanita, perintahkanlah kepada suami-suami kalian <laughs> supaya apa uh, beristinja dan menggabung menggabung antara istinja dan istijmal. Karena suamiku melakukan demikian, perintahkan. Ya, jadi itu lebih aktor dengan hadis Aisyah tersebut. Rasul melaksanakan demikian, tapi Rasul kadang-kadang melakukan satu hal ini sebagai uh, untuk contoh jadi boleh diambil yang satu uh, istinja saja atau istibah saja tapi Rasul keseringannya menggabung dua hal ini yang dilakukan suami Kota Isa dengan batu kemudian dengan air dengan batu dengan air keseringannya gitu uh, kemudian juga ketika di Kubah Kubah ya saya lupa ayatnya surat at Tauba itu kan jadi, turunlah ayat karena orang karena perbuatan orang Kuba, padahal Nabi belum mengajarkan cara-cara istinja istijmar ini. Tapi orang Kuba itu sudah orang Kuba di masuk Islam sebelum masuk Islam juga sudah melakukan demikian yaitu menggabungkan dua hal istijmar dan istinja. Jadi dengan batu dulu, dengan tisu kemudian dengan air. Dan di sini banyak dipraktekkan orang-orang Arab, ya. Akhirnya mereka pakai tisu dan di kamar mandi masjid itu banyak tisu di bawahnya itu Karena mereka menggabungkan itu Menggabungkan dua hal itu Tisu dulu, kemudian air Tapi masalahnya bukan batu, tisu dibuang lagi ke di tempat itu, takutnya jadi uh, Mampet itu ya Mereka menggabungkan dua hal, kalau kita bisa di rumah Gabungkan, ada tisu, ada air Tisu, pakai tisu dulu, kemudian Pakai air, air itu lebih after okay. Kalau pakai air, kemudian tisu dulu <laughs> Ya kalau air dan tisu dulu Untuk mengelamisnya kan, gak masalah Tapi yang betul tapi kalau dibalik kalau tisu ya untuk membersihkan air tapi kalau dibalik pakai batu dibasar berapa lama kalau misalkan pakai air dulu pakai batu ini hukumnya makruh karena bisa mengotori lagi udah bersih pakai air udah pakai batu ya kotor kan kalau pakai batu dulu masih ada sisanya kemudian pakai air bersih kalau sudah pakai air lalu pakai batu kotor lagi gitu kan tapi kalau tisu memang membersihkan tidak mengapa yang Tadi itu eh, amalan batin atau dilampaskan? Doa yang mana? Allah ma ini? Ya Rasul. Bismillahin. Kan ini se sebelum masuk. Ini diucapkan. Kalau doa, kan Rasul kan mengatakan yakul cool, di sini kan. E dan kedengaran oleh para sahabat dan oleh Aisyah. Ya. Diucapkan sebelum masuk kamar mandi. Kalau lupa, nah sini kalau lupa gimana Pak? Karena buru-buru ya. Ulang lagi. Masuk, maka kata para ulama disebutin dalam hati. Ya, ketika lupa, capin bismillah itu dalam hati. Kalau, kalau kalau lupanya baru baru melangkah, baru melangkah, baru melangkah baru lupa, balik lagi. Tapi kalau lupanya sudah sudah buah, itu maaf sudah buka baju, lupa gimana? Ya, cukup dalam hati capin bismillah. Ketika lupa ya, itu bis, bismillah. tadi tadi bismillahnya dua kali ya. Pada saat kita mau masuk bismillah. Hmm. Baca doa itu. Dan pada saat kita mau membuka pakaian, Iya. Tapi tidak lagi. boleh bismillah di dalam, ya. ah dengan ucapan. Iya, artinya yang yang kedua itu di dalam hati. Iya. Kalau yang kedua ketika buang uh, air, uh, membuka pakaian, bukan celana, bismillahnya dalam hati. Kecuali kalau di kamar. Kalau di kamar uh, buka pakaian Ya, Bismillahnya dikeraskan, kalau di kamar ya, kemudian pakai handuk kan masuk kamar ee, kecil tidak tidak tidak usah Bismillah dalam hati lagi karena sudah mencukupi ketika di dalam kamar ketika kamar kita buka baju semuanya ganti dengan handuk maka cukup ketika akan masuk kamar kecil Bismillahi Allahumma ini Aminulbikar min al wal khubait masuk ya, mandi atau ee, apa namanya buat anak kecil tidak usah. Mujizmillaah ini dalam hati. Kalau sedang mandi tiba-tiba mau buang air besar, apakah harus ditutup dulu badannya? Ya, sedang mandi tiba-tiba mau buang air besar, apakah harus ditutup dulu badannya? Itu yang lebih sunnah ditutup, ya, tidak sampai terlanjang ibu ya, tapi ditutup badannya dulu karena tidak dolori tidak sampai telur kalau bau air besar bisa ditutupi sebagian badan tapi kalau lagi mandi kan harus dibuka dan namanya uh, uh, petunjuk apa ulama sedang mandi juga bagusnya itu apa pakai pakai uh, apa pakai uh, kain penutup tidak sampai terlanjang bulat ya, uh, ada sebagai asar dari sahabat apa kalian tidak malu pada Allah yang melihat kamu gitu kan tapi kalau harus terlanjang juga boleh jais ya, bukan haram karena ada riwayat dari Musa Alaihissalam. Musa Alaihissalam beliau mandi dengan telanjang Kali itu kan? Kemudian selalu memisahkan diri dari orang-orang. Maka orang-orang mengatakan kayaknya Musa itu punya penyakit sesuatu katanya ya. Jadi, dia malu. E, makanya Allah menyuruh batu untuk mengambil pakaiannya. Maka batu itu berjalan akhirnya batu mengambil pakaian Musa. Ini ya Ya, Anisahai. Kemudian berjalan ke batu dan Nabi Musa melihat batu bawa pakaiannya dia keluar tempat mandinya kan dan ternyata telanjang. Kemudian lari mengajar batu maka orang lihat loh ternyata enggak. Ternyata Nabi Musa itu enggak ada uh, cacatnya. Maka ini dalil dimana dibolehkannya telanjang ketika mandi. Tapi yang bagus itu Abdul meskipun mandi pakai kain tertutup pakai kain lagi gitu. Jadi uh, airnya itu di atas apa namanya pakai kain ya itu lebih apa ibu-ibu gitu ya ada pakaian khusus untuk mandi gitu lah ya. terlebih dahulu kalau kalau harus terlanjang boleh tapi kalau air besar ditutup dulu dengan handuk dengan apa badannya tidak sampai oh, terlanjang bulat itu ya apakah setan itu bertempat tinggal di atap- atap rumah dan kamar mandi iya jadi bukan setan di sini bangsa jin ada yang tinggal di rumah kita itu ada yang di atas <tuh> di atap- atap rumah baik itu jin Islam atau jin kafir tapi kalau udah ada jin Islam kafir tidak mau menyatu ya kalau dan ada kamar mandi kamar mandi adalah jin jin kafir ya jin kafir ya setan kalau yang di atap rumah kadang dia di kalangan jin muslim dia turun ketika kita makan dia ikut turun untuk makan ya ada juga dari jin yang memang kalangan kafir kalau memang tidak mendapati jin muslim di sana orang apa jin kafir ada di, di, di tempat tersebut, tidak akan tidak akan menyatu seperti rumahnya orang Muslim dengan orang kafir tidak akan bertempat tinggal. Padahal kasusnya tidak tidak boleh uh, satu api ya antara uh, tidak tidak akan menyatu apinya orang kafir dengan api orang Muslim, maksudnya tidak boleh satu atap. ini larangan kita tinggal dengan orang kafir satu atap. kita tinggal berbarengan satu rumah dengan orang kafir itu dilarang. Rasulullah diri Begitu juga Jin kalau sudah berkumpul dengan jin kafir mereka nggak akan menyatu, nggak kan menyatu? Ya jadi intinya di atap rumah kita itu ada ada kalangan jin tempat mereka dan de, bukan jin semua di sana nggak? Jadi jin itu ada yang tempat-tempatnya ada yang di shohroh di padang pasir, ada di lubang-lubang, ada di kamar mandi, ada yang di atap rumah, ada yang ya, macam-macam ya, ada di pinggiran kali, pinggiran sungai, ya jin ibrit yang lainnya, ada di lautan. Dan itu tempat tinggal jin, menurut bangsanya masing-masing. Tidak satu tempat ngumpul enggak, ya. Ada di bawah e, pohon atau di gua-gua. Nah, -gua, di dalam Alquran di gua-gua tempatnya mereka itu, ya, di, di tepian e, sungai atau di, a, di di tengah lautan seperti e, rajanya iblis, eh, bukan raja iblis ya, raja iblis sebagai raja dari raja jin, e, jin kafir meletakkan singgasana di atas lautan, di atas air. Ya, itu, itu adalah bola tentaranya. Dan di padang pasir terbuka, itu juga tempatnya jin Tempatnya jin, jadi ada e, tempatnya masing-masing Dan di pasar juga tempat bertemu jin Dan tempat peperangannya jin itu di toko dan pasar Kalau sekarang tidak ada di sini, itu mal Janganlah kalian orang yang pertama kali masuk ke mal dan keluar eh, Dan keluar yang terakhir dari mal, eh, dari pasar kita katakan. Karena di sana tempat pertempurannya pertempurannya bangsa jin, bangsa setan ya disana. di sana. Di apa di pasar atau di mall ke sebun dia. Ya. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Eh ditutup sini. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an alaikum warahmatullahi wabarakatuh.